Assalamualaikum sederlun berita malam edisi hari ini Kamis 1 September 2016 dibacakan Ardiansyah Bocah asal desa Meriah Paloh tewas tenggelam di sungai Jembatan Panton luas yang rusak diterjang banjir belum diperbaiki Mayat nelayan senedun ditemukan setelah 6 hari hilang Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram FM.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 Zdalun Mujirahman, 4 tahun, asal Meriah Paloh, Kecamatan Muara Satu, Loksmame, Kamis siang, ditemukan tewas tenggelam di sungai desa setempat. Bocah anak pasangan Abdurrahman dan Jamilah itu diketahui tenggelam pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang berhasil dihimpun, awalnya korban Mujirahman dan tiga temannya bermain di dekat sungai. Namun beberapa menit kemudian, pihak keluarga baru mengetahui jika korban telah hilang. Gesik Meriah Paloh, M. Yusuf Adam mengatakan, setelah ditelusuri di dekat sungai ditemukan sandal korban. Pihak keluarga langsung meyakini jika bocah tersebut terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Sehingga upaya pencarian pun langsung dilakukan warga. Selang satu jam kemudian, warga menemukan bocah itu dalam posisi tersangkut di alat tangkap ikan di dasar sungai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Lokasinya tidak jauh dari tempat ditemukan sandal korban. Selanjutnya jenazah korban dipawa pulang untuk dikebumikan Sementara itu Kapolsek Muara 1 AKP Ahmad Yani menyebutkan Hasil penyelidikan awal diduga kuat korban terpleset saat sedang bermain di tepi sungai Hingga jatuh dan tewas tenggelam Darlun pasca rusak diterjang banjir beberapa waktu lalu Hingga kini jembatan penghubung di Gampung Pantun Luas, Kecamatan Sawang Aceh Selatan belum kunjung diperbaiki Warga berharap kepada pemerintah Aceh dan Pemkap Aceh Selatan untuk memperbaiki kerusakan tersebut sehingga arus transportasi kembali lancar. Gesi Pantun Luas Tengku Dastur mengatakan kerusakan jembatan terjadi saat banjir bandang menerjang kawasan itu beberapa bulan lalu. Kepala Dinas BMCK Aceh Selatan sudah turun meninjau lokasi namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut. Warga berharap jembatan pantun luas segera diperbaiki. Kondisi jembatan tersebut rusak berat. Mobil yang melintasi jembatan dimaksud harus ekstra hati-hati karena lantai jembatan yang miring dan terancam ambruk. Beban kendaraan yang melintas juga harus disesuaikan. Jika melebihi kapasitas maka lantai jembatan langsung ambruk. Tengku Dastur menambahkan jembatan yang rusak tersebut berada tepat di Jalan Habib Mustafa. Jembatan ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Gampung Pantan Luas dan Tering Meduro. Karenanya perlu penanganan segera sebelum akses transportasi terputus. Sudarlun <SILENCIO> Rajani, 28 tahun, nelayan asal desa Ulerubik Barat, Kecamatan Senedun, Aceh Utara, kamis pagi ditemukan menjadi mayat setelah enam hari hilang di laut. Korban ditemukan di perairan Loksmame atau berjarak 12 mil dari bibir pantai. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rajani dilaporkan hilang di laut lepas pada Sabtu lalu saat melaut. Diduga bot yang digunakannya terhempas ombak besar sehingga ia terjatuh dan tenggelam di laut. Sementara bot milik Rajani ditemukan dalam kondisi kosong oleh nelayan ulirubik barat yang sedang melaut. Kasatpol Airut Polres Loksmawe. Ibda Saiful Bari mengatakan awalnya jenazah Rajani yang mengapung 12 mil dari bibir pantai Loksmawe ditemukan awak kapal anek Raja. Setelah mendapatkan laporan, tim gabungan dengan menggunakan dua unit boat bergerak ke lokasi temuan jenazah tersebut. Selanjutnya, jenazah korban sudah membengkak dan langsung dievakuasi ke TPI Pusung, Kecamatan Banda Sakti Loksmawe. Setelah dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Cudmutia, jenazah korban dibawa pulang ke rumah duka di Desa Ulerubik Barat, Kecamatan Senedun, Aceh Utara, untuk dikebumikan. Dalun Basarnas Aceh, Suyatno menghimbau kepada seluruh nelayan di Aceh untuk mewaspadai angin dan badai gelombang tinggi, guna mencegah terjadinya korban jiwa dan harta benda nelayan diminta untuk tidak melaut saat cuaca buruk. Hal ini disampaikan Suyarno saat meresmikan pos siaga SAR Regional Utara di Desa Blangblahdi, Kecamatan Jempabiren, Kamis siang. Suyarno mengatakan saat ini hingga beberapa bulan ke depan Indonesia khususnya wilayah Aceh terjadi pancaroba di mana musim hujan cukup tinggi, angin yang kencang sehingga berdampak tingginya gelombang air laut. Karena itu ia meminta nelayan untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi. Selain gelombang tinggi, perubahan iklim musim pancaroba yaitu hujan lebat dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor, sehingga masyarakat di kawasan pedesaan, daerah aliran sungai dan lereng bukit juga perlu mewaspadai terjadinya banjir dan tanah longsor. Dengan berdirinya posyandar regional utara di Biren yang meliputi kabupaten Biren, Pidijaya, Aceh Utara, Lok Smawe, Bener Meriah dan Aceh Tengah, Syadno berharap petugas sar cepat tanggap terhadap bencana sehingga dapat mengurangi resiko terhadap masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlon, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Pidijaya M Nasir mengatakan Terminal Terpadu Tipe B direncanakan difungsikan September ini. Kini pihak dinas sibuk melakukan pembenahan terminal yang sudah hampir 4 tahun terlantar. M. Nasir mengatakan bahwa izin operasional terminal Pidijaya dari Dishub Aceh telah diterima 1,5 tahun yang lalu. Namun, baru saat ini timbul niat untuk ditindaklanjuti. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkap setempat rencana pemungsian kembali terminal tersebut pada September ini. Hanya saja jadwal pasti hingga kini belum dikabarkan. M. Nasir mengatakan saat ini sedang dibangun puluhan unit pertokoan di kompleks terminal menggunakan dana APBN. Pihak dinas mengupayakan terminal terpadu tipe B Pidijaya efektif berfungsi pada awal tahun 2017. Pihaknya optimis terminal tersebut dapat segera diaktifkan apalagi Pemkap memberikan perhatian serius. Informasi yang berhasil dihimpun pembangunan terminal terpadu tipe B Pidijaya yang dimulai tahun 2010 telah menghabiskan dana Rp25,8 miliar rupiah dari berbagai sumber termasuk pengadaan tanah. Karena tidak kunjung difungsikan sehingga sempat terlantar 4 tahun, bahkan warga menilai proyek itu sudah Dalun jumlah warga Tamiang yang terjangkit DBD sepanjang tahun ini, Januari hingga Agustus 2016 sebanyak 149 orang. Dari jumlah ini 3 orang telah meninggal dunia sementara sebagian korban masih mendapat perawatan. Petugas pengelola DBD Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, Dedi Kurnia, menyebutkan dalam waktu 8 bulan jumlah penderita demam berdarah denyu di Aceh Tamiang sebanyak 149 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya 85 kasus. Menurutnya meningkatnya kasus DBD di Tamiang karena perubahan musim yang menyebabkan suburnya perindukan nyamuk Aedes aegypti Pada air yang tergenang akibat hujan Di samping hal tersebut perilaku warga yang kurang menjaga kebersihan lingkungan Warga yang terjangkit DBD tersebar di 13 wilayah puskesmas di Tamiang Terkecuali puskesmas Banda Mulia Saat ini Dinas Kesehatan Aceh Tamiang sedang gencar-gencarnya melakukan fojing Ke sejumlah titik yang rawan endemik nyamuk DBD Ujadlun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat menjadwalkan dalam bulan September 2016 ini akan melakukan jemput bola untuk perekaman data IKTP Hal ini dikarenakan sekitar 28.000 dari 115.000 penduduk Aceh Barat yang wajib KTP masih belum merekam IKTP Kadis Dukcapil Aceh Barat M. Yusuf menyebut banyak warga Aceh Barat yang belum merekam data IKTP karena kurang kesadaran terhadap data identitas diri. Pasalnya warga baru sibuk mengurus IKTP ketika ada keperluan Bahkan hingga saat ini masih ada sekitar 28 ribu dari 115 ribu penduduk Aceh Barat yang wajib KTP masih belum melakukan perekaman data IKTP Karena itu langkah yang dilakukan dinas terhadap Warga yang belum merekam data IKTP akan dilakukan dengan sistem jemput bola ke kecamatan M. Yusuf mengatakan langkah jemput bola ini dilakukan menindaklanjuti surat Mendagri Bahwa dalam bulan September ini semua warga yang wajib KTP harus terekam data IKTP Yusuf kembali menghimbau warga yang belum merekam data IKTP atau memiliki KTP untuk mendatangi disduk capil